bisnis, Pemerintah menggulirkan rencana pungutan pajak kekayaan bagi pemilik bisnis yang mencatatkan perusahaannya di bursa. Pajak atas kekayaan ini rencananya akan dipungut setiap tahun kepada para pemegang saham pendiri. Selain itu juga akan ada pajak tambahan 0,1% dari capital gain. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat rencana pungutan pajak kekayaan ini? Di Indonesia ini memang tidak ada pajak kekayaan kecuali PBB Tapi PBB itu kan sangat kecil Dan pajak kekayaan dijadikan instrumen di beberapa negara untuk redistribusi gitu Bahkan kalau di negara-negara lain juga ada pajak warisan gitu Jadi kalau warisan 60% 50% dikenakan pajaknya Supaya kekayaan itu tidak diturunkan atau tidak diwariskan gitu pajak yang ada di Indonesia cenderung difinal-finalkan gitu. Jadi misalnya saya punya uang, uang itu saya depositokan, itu pajak depositokannya dalam final. Kalau saya transaksi di pasar saham juga 0, sekian persen final. Nah tujuannya adalah supaya orang mau menabung, mau investasi di pasar saham karena tidak diutik-utik lagi gitu ya, tidak diutik-utik lagi. Karena dianggap final tidak dimasukkan lagi di dalam SPT. Kan begitu. Sehingga pajak kita itu relatif kecil sekali. Pajak pendapatan pesorangan. Tapi kalau misalnya pajak pendapatan pesorangan itu dikonsolidasikan dari segala sumber. sumber. Sebetulnya tidak ada masalah ini semua. gitu. Jadi menurut saya sih pengenaan pajak kekayaan yang bersumber dari deposito. Yang bersumber dari kekayaan di pasar saham dan sebagainya dan sebagainya itu diterapkan atau dinaikkan karena sumber-sumber penerimaan pajak perseorangan itu masih kecil gitu. Jadi rasa keadilannya memang tipis karena apa? makin banyak tercipta orang-orang kaya di Indonesia tapi kok pembayaran pajaknya tidak naik-naik relatif terhadap PDB gitu. Jadi secara umum... Saya sih sepakat-sepakat saja gitu. Sejauh itu memang merupakan satu upaya Untuk lebih membuat adil pengenaan pajak persorangan ini Dan Kalau di Amerika misalnya Pajak persorangan itu jauh lebih besar dari pajak perusahaan Kalau di Indonesia pajak perusahaan jauh lebih besar dari pajak persorangan gitu. Jadi ada celah-celah yang bisa digali Sebetulnya kan gini Pemegang saham itu laba ya Laba perusahaan itu bayar pajak, kemudian setelah bayar pajak dibagi-bagikan dividen itu dikenakan pajak lagi. Jadi sudah, gitu, sudah. tapi ini mungkin dinaikkan, tidak tahu saya persisnya seperti apa. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.